Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yhdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Aku bersaksi tidak ada tuhan melainkan Allah, Dia adalah satu-satunya Sharik. Aku bersaksi Muhammad Allah Taala dalam Kitab-Nya Ya ayah yang aman, itulah Allah. Hakkatukatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semua sama berat. فإِنَّ اسْتَقَالَ هَذِهِ كِتَابُ اللَّهِ آخِرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ kau muslimin wal muslimah Para ikhwah wal umahad yang kami muliakan Alhamdulillah Puji syukur hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul alamin Yang memberikan kita nikmat-nikmatnya Sehingga di kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan umur yang panjang Dan juga keimanan yang menancap dalam sanubari kita dan itulah yang membedakan keadaan seorang mukmin dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yaitu dari keimanan mereka seorang mukmin yang memiliki iman yang kuat senantiasa akan mendorong dirinya dan senantiasa istiqomah taat kepada Allah SWT dan tentunya Seorang yang ingin mendapatkan iman yang kuat dalam hatinya Tidak mungkin Dengan semudah Apa yang dia bayangkan Namun butuh yang namanya Dijaga Dibelihara Dipupuk Agar supaya iman tadi Semakin tumbuh subur dalam hatinya Dan dikatakan bahwasannya diantara Perkara yang bisa menambah iman Adalah seorang Mengerjakan Tolabul ilmi Menuntut ilmu syari Yang bisa membimbing dirinya untuk senantiasa Menjadi orang-orang yang taat Ikhwanifillah Wa akhwat Rahimani wa rahimakumullah Sungguh beruntung Orang-orang yang Allah berikan nikmat Islam Kemudian Allah berikan nikmat Mengenal sunnah Yaitu Seorang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri toladannya, sebagai uswatun hasanah dalam suruh kehidupannya. Maka mereka lah kata Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Itu orang yang telah menjadikan figur dalam hidupnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah katakan di sana Laqad kana lakum firasulillah uswatun hasanah limankana ya rajulllaha wal yaumal akhir yang artinya Allah mengatakan lakad lakum fi uswatun hasanah sungguh telah ada bagi kalian pada diri rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah teladan yang baik limankana ya rajulllaha wal yaumal akhir Yaitu bagi mereka orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Dan mereka orang-orang yang banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sebuah kemuliaan. Ketika seorang menjadikan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai teladannya. Yang itu menunjukkan kejujuran dia dalam imannya kejujuran dia dalam mengikuti sunnah nabinya alaihi salatu wassalam dan ini merupakan tanda dari tandanya orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir dan juga kaum muslimin wal muslimah yang kami muliakan ketika seorang mencintai nabi salallahu alaihi wassalam itu merupakan bentuk Cintanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kaid Ataupun memberikan ketentuan Bagi mereka orang-orang Makut cinta kepada Allah Dengan bukti Mereka mengikuti sunnah-sunnah Nabinya Allah sebutkan dalam surat Ali Imran Ayat yang ke-31 Ayat yang ke-31 Allah katakan di sana dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul katakan wahai Muhammad ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Itu ikutilah Sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka balasannya bagi mereka orang-orang yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladannya untuk diikuti, maka Allah menjamin yuhubibku wa yahfirlagum dunu bakum. Maka Allah pasti akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Bukti jujurnya seorang cinta kepada Allah dibuktikan Dengan orang tadi Mengikuti Petunjuk Rasulullah SAW Maka Sungguh jauh Ketika ada orang yang mengaku cinta kepada Allah Cinta kepada Rasulnya Justru mereka Tidak mengikuti Bimbingan sunnah Nabi Atau bahkan lebih parah daripada itu Mereka membenci Mengolok-olok sunnah Nabi SAW ya, Mereka dusta dalam Kecintaannya dan juga hadis yang lainnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang mereka berusaha mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam mereka diberikan kabar gembira akan dikumpulkan bersama Nabi alaihi salatu wasalam satu ketika ada salah seorang Arab Badui Datang kepada Nabi alaih salatu wassalam, Kemudian, Menanyakan tentang hari kiamat, Ya Rasulullah, Mata sa'ah, Wala ya Rasulullah, Kapan hari kiamat itu terjadi? Rasulullah salatu wassalam, Manusia, Yang tidak mengetahui perkara wabuib, Kecuali apa yang Allah wahyukan kepadanya, Maka ketika ditanya, Rasul tidak menjawab, Kemudian Rasul balik bertanya kepada, orang Arab Badui tadi ya. ketika orang tadi menanyakan Mata Sa'ah kapan terjadinya hari kiamat Rasulullah balik bertanya ma'adad talaha, apa yang sudah kau persiapkan untuk menyambut hari kiamat tadi ya. maka orang tadi mengatakan tidaklah aku mempersiapkan kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya tentunya dengan dia mengamalkan perintah-perintah Allah Menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Mengikuti sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam Maka Nabi Sallallahu Wasallam mengatakan Anta ma'aman ahbabta Sesungguhnya engkau Nanti pada hari kiamat Akan dikumpulkan dengan orang yang engkau Cintai Betapa bersyukur Betapa gembira Orang-orang yang mereka menjadikan cintanya Kepada Allah dan Rasulnya pada bersyukur mereka orang-orang yang selama hidupnya menjalani kehidupannya, mengikuti dan meniti jalan sebagaimana jalannya Nabi Alaihissalam, karena harapannya seorang yang mengikuti sunnah Nabi yang menjadikan Nabi Sallam sebagai teladan dan cintanya maka dia akan dikumpulkan dengan Nabi dan para sahabatnya. Kau muslimin ma'lum muslimah yang kami muliakan Di antara bentuk seorang mengikuti sunnah Nabi Adalah seorang mengikuti Bimbingan-bimbingan Wasiat dari beliau alaihi salatu wasalam Di kesempatan yang mulia ini Ingin kami angkat Tiga wasiat Dari Rasulullah s.a.w. kepada sahabatnya Diceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansori Abu Ayyub Al-Ansori Namanya Khalid Ibn Zaid Khalid Ibn Zaid an. Dikenal dengan Abu Ayyub Al-Ansori Beliau dari kalangan Ansar Bahkan diantara ya, Ketika Rasulullah S.A.W hijrah ke Madinah Dari Makkah ke Madinah Maka beliau singgah Di tempatnya Sahabat Abu Ayub Selama beberapa hari Atau selama beberapa bulan Ini kutamaan sangat besar Mendapat tamu agung Tamu yang mulia Yaitu Nabi Muhammad SAW Di antara kutamaan yang lainnya Sahabat Abu Ayub ini Orang yang dikenal Biasa menjamu Rasulullah SAW Biasa menjamu Rasul SAW Suatu ketika diceritakan Ketika itu Sahabat Umar Mullah Khattab Di siang hari Di kala manusia sedang istirahat ya. Kalau mungkin di tempat kita Di jam berapa Pak? Ya jam-jam 2 -jam seperti itu Ternyata sahabat Umar tadi keluar dari rumahnya ya. Keluar ke jalan ternyata di jalan juga keluar di sana sahabat yang mulia sahabat Abu Bakar Siddiq, Radhiyallahu Anh, ya. Abu Bakar Siddiq juga keluar. Ternyata tidak selang berapa lama Rasulullah SAW juga ikut keluar di sana. Ya. Akhirnya mereka pun saling bertanya apa yang menyebabkan kalian itu keluar dari rumah kalian? Ya. Katanya mereka tidaklah yang membuat kami keluar ketsolelas rasa lapar yang ada pada kami. Ya. Mereka tidak bisa pak istirahat dikarenakan belum makan seharian. <laughs> Kalau kita bagaimana pak kita itu nggak bisa tidur istirahat karena kenyangan. Ya. <laughs> Rasul pun juga mengatakan begitu begitu pula aku, ya, aku tidak bisa istirahat ya karena aku belum makan. Ya kelaparan di siang hari. Akhirnya Rasulullah s.a.w. mengajak sahabatnya ini ke tempatnya Abu Ayyub al-Ansori. Sampai di sana ternyata Abu Ayyub tidak sedang di rumahnya. Ya, sedang di kebun kurma. Kemudian bertemu dengan keluarganya. Kemudian dipanggilkan sahabat Abu Ayyub. Karena tahu Rasul datang, sudah disiapkan ya, kurma yang basah, kurma yang kering, dan seterusnya. Maka Rasulullah s.a.w. menjamu. Uh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya tadi, ya, kemudian beliau pun menyembelihkan ya, hewan ataupun kambing untuk Rasul dan dua orang sahabatnya. Kemudian Rasul dan sahabatnya tadi memakan ya, dari jamuan sahabat Abu Ayyub Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selesai makan dan para sahabatnya mengatakan, Inna hadihi ni'am Satus status al jumal kiya mah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya nikmat yang kita rasakan, itu mendapatkan nikmat untuk makan di kesempatan ini, sesungguhnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa makanan yang sudah engkau makan. Ya. Singkat cerita itu sedikit profil sahabat Abu Ayyub al-Ansori, sangat dekat dengan Nabi. Bahkan beliau masuk Islam sebelum Rasul Hijrah ke Madinah, ya. beliau ikut dalam bayatur Ridwan beliau menceritakan katanya sahabat Abu Ayyub al-Ansori radhiyallahu an menceritakan satu ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW dan meminta nasihat izni wa auziz ya Rasulullah berilah nasihat kepadaku dengan nasihat yang ringkas dan termasuk Kekhususan Nabi SAW beliau diberi yang namanya Jawami ul kalim. yaitu ucapan yang ringkas namun berfaedah yang sangat luas. Ini diantara kusan nabi. Kata nabi sisi wasalam, wa uti itu jawami ul ghaleem. Saya diberi jawami ul ghaleem. Ucapan yang ringkas namun apa? Maknanya luas, ya, padat dan jelas. Ini nabi sisi wasalam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan ketika diminta nasihat oleh salah seorang sahabat tadi, Rasul mengatakan, idakum ta fi salatika fasali salatamu wadi. Nasihat yang pertama, kata Nabi SAW, apabila engkau berdiri untuk sholat, apabila engkau berdiri untuk sholat. Maka sholatlah Seperti orang yang akan berpisah Maka sholatlah seperti orang yang akan berpisah Kemudian Rasul melanjutkan Wasiat yang kedua wala Walatatakallam Bikalamin Ta'dadiru minhu hodan dan janganlah engkau berucap dan janganlah engkau berucap dengan ucapan dan janganlah engkau berucap dengan ucapan yang engkau akan menyesal esok hari Janganlah engkau berucap dengan sebuah ucapan yang engkau akan apa? Menyesal esok hari. Engkau akan minta maaf di esok harinya? Ya, ketika kamu sudah mengucapkan kemudian besok harinya engkau ya, menyesal meminta maaf. Ya. Kemudian yang ketiga, nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Wajmi il ya'sa mimma fi aidin nas. Kata Nabi S.A.W Dan bertekadlah Dan bertekadlah Untuk tidak mengharapkan Dan bertekadlah Untuk tidak mengharapkan Apa yang ada pada manusia Dan bertekadlah untuk tidak mengharapkan Apa yang ada pada manusia Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah Dan disuaihkan oleh Asyaykh al-Albani rahimahullah Para ikhwah wal akhwat Hafidhuni wa hafidhukumullah Hadis ini Sebagaimana kita Sampaikan tadi Mengandung Wasiat wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasalam yang di dalamnya wasiat wasiat yang berisikan prinsip-prinsip seorang Muslim. Di antara wasiat yang pertama adalah wasiat untuk bersungguh-sungguh memperhatikan perkara sholat. Ini yang pertama. Kita akan rincikan. InsyaAllah Wasiat yang pertama adalah wasiat untuk bersungguh-sungguh memperhatikan perkara sholat. Ya. Di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalau engkau berdiri untuk sholat, sholatlah seperti orang yang akan berpisah. Ya. Artinya hendaknya engkau ketika sholat, ya, sholatlah dengan husuk, ya. menghadirkan dirimu menghadirkan hatimu bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dikarenakan solat yang kita laksanakan itu merupakan barometer tolak ukur dari seluruh amalan-amalan yang lainnya ya seorang bisa dilihat dari kualitas solatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhwalu Maju hasa bubi hil abduyom al as salat Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, perkara yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Perkara yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Ida <tis> saluhad <tis> Solhuhasairo amalihi. Kalau solatnya baik, kalau solatnya baik, akan baik seluruh amalan yang lainnya. Perkara yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Kalau solatnya baik, maka baik seluruh amalannya. Wa'idah fasadat. Fasad asairu amalihi. Apabila salatnya jelek, maka jelek seluruh amal yang lainnya. Ya. Ini salat ya. Maka Rasul sallallahu alaihi bimbingkan dalam hadis ini, dalam wasiat ini supaya seorang itu sungguh-sungguh Ketika mengerjakan sholat, bayangkan ketika kita sholat itu sholat yang terakhir, sholat perpisahan, ya sehingga dia akan berbagus, ya gerakannya akan maksimalkan, ya kekhususannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baik. Dan kita sangat menyayangkan kaum muslimin di akhir zaman, anak-anak kaum muslimin mereka bermudah-mudahan dalam perkara salat. Bahkan Allah sudah khabarkan nanti akan datang generasi orang-orang yang mereka menelantarkan salat, ya. Wa syahidna kita saksikan di masa kita ini, orang dengan mudahnya meninggalkan salat. Bagaimana mungkin akan baik amalan yang lainnya kalau salatnya saja dia abaikan. ya. Allah khabarkan dalam Al-Quran, dalam surat Maryam, ayat yang ke-59. Allah khabarkan tentang keadaan generasi-generasi di akhir zaman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa khala khalafamim badihim khalfun ada'u salata wa taba'u syahawad fasawfayil qawna ghoyya. Dan akan diganti, orang-orang setelah mereka Ataupun akan menggantikan orang-orang setelah mereka Yaitu pengganti-pengganti Yang mereka menyanyiakan Sholat ya. Menyanyiakan sholat Bahkan sampai tidak melaksanakan Sholat ya. Mereka justru mengikuti Syahwat mereka Ini keadaan di akhir zaman Yang kita saksikan ya. Mereka Anak-anak muda ataupun kaum muslimin secara umum lebih mengedepankan perkara syahwatnya. Allah mengatakan fasau fayalkaunahoyya. Sungguh nanti mereka Perkaranya nya, karena apa? tersesatkan. Ya. Maka sholat ini merupakan perkara yang sangat penting dalam Islam. Kedudukannya sangat besar dalam Islam, bahkan termasuk rukun dari rukun Islam. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya beliau menasihatkan as-shalah, as-shalah segala oleh kalian yang namanya salat. Bahkan salat ini merupakan syariat yang tidak terputus kecuali seorang telah meninggal dunia ya, Kalau bahasa kita kalau sudah enggak bisa salatnya disalati. disolati ya, seperti itu. Artinya terus kewajibannya berlanjut ya. Baik. Adapun sebagian mereka kaum muslimin ya mereka mengerjakan sholat Namun kebanyakan mereka Lalai dari sholatnya Sebagaimana yang sering kita baca fawailul lil musallin Alladhinahum An sholatihim sahud Dan sungguh celaka orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang sholat Namun lalai dari sholatnya Disebutkan para ahli tafsir Diantaranya dikarenakan mereka Tidak husyuk Tidak menyempurnakan rukun-rukunnya kewajiban-kewajibannya tidak tepat waktunya dan seterusnya ya menunda-nunda sholat ya, mereka orang-orang yang Allah doakan dengan kejelekan ya. celaka orang yang sholat itu orang yang sholat yang lalai dari sholat ya, ya maka wasiat nabi eliswa tuh wasiat yang sangat menyentuh sebagai motivasi sekaligus sebagai jalan keluar ya ketika seorang pengen mendapatkan Ya, sholat yang husyuh. Apa itu? Bayangkan ketika kita sedang sholat, bayangkan itu sholat yang terakhir yang kita laksanakan. Ya, karena kalau orang yang sholat yang husyuh itu sudah Allah persiapkan bagi mereka yang namanya jannahul firdaus, ya surga firdaus. Allah sebutkan dalam surat al muminun kata Allah al yang pertama kali Allah sebutkan al Fi salatihim khosyun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Allah sebutkan sifatnya mereka yang pertama, yaitu orang yang dalam solatnya apa khosyuk. Ya. Maka hadis ini menganjurkan kepada kita ketika kita melaksanakan solat supaya menghadirkan hati kita untuk khosyuk kepada Allah Subhanahuwataala. Kemudian wasiat yang kedua dari wasiat Nabi Alaihissalam. Itu wasiat untuk menjaga lisan Wasiat untuk menjaga lisan Ketika Rasul mengatakan Wala tatakallam Bikalamin ta'zadirumin huhodan Janganlah engkau sekali-kali berucap Dengan sebuah ucapan Yang nanti ataupun esok hari Engkau minta maaf darinya Artinya kamu menyesal Sudah ngomong seperti itu Ya bayangkan Orang itu mengucapkan sangat mudah Ya Karena yang namanya lisan Itu sesuatu yang ringan namun apa Ya sangat berbahaya Sampai suatu ketika ada sahabat Mu'ad ibn Jabal Radiyallahu'an Tanya kepada Nabi merasa heran ya Apakah manusia nanti akan disini disebabkan karena apa Lisan mereka Rasulullah mengatakan Sakilat ke umuk ya mu'ad ya, Sungguh celaka kok ini mu'ad tidaklah mereka manusia nanti akan diseret ya ke dalam neraka jahanam waliyad billah di atas muka-muka mereka ya illa bihasu, bi al-sahasi di al-sinatihim karena sebab dari apa perbuatan lisan-lisan mereka ya. Rasul pernah ditanya dalam sebuah hadis suila an aktsari mayudkhilun nas al-nar Rasul pernah ditanya amalan apa Ataupun perkara apa yang paling sering Menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka Maka Rasul mengatakan Al-Fam wa'l-Farij Yaitu Lisan dan apa? Farij, kemaluan Itu dua perkara ya, Yang paling mudah Mengantarkan seorang Ataupun paling banyak Mengantarkan seorang ke dalam neraka ya. Maka Rasulullah s.a.w. memberikan wasiat Di sini dengan wasiat yang sangat agung agar supaya seorang berhati-hati dalam dia mengucapkan. Berhati-hati dalam dia berbicara. ya. Karena pembicaraan, tidak satu pembicaraan. Kecuali Allah cadat. Ya. Kecuali Allah memiliki malaikat yang selalu mencadat. Ya. Allah sebutkan dalam surat Qaf ayat yang ke-18. Ya Allah katakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi rakibun atid. Tidaklah Terucap sebuah ucapan Kecuali ya, Padanya ada malaikat pengawas Yang selalu mencatat Mencatat apa? Setiap ucapan kita ya, Dicatat oleh malaikat malaikat pengawas tadi ya. Maka seorang muslim Yang diberikan taufik Dia pun Mengistrofeksi dirinya Ketika dia akan mengucapkan sebuah ucapan Dia berpikir merenung Terlebih dahulu yeah. Apakah ucapan yang diucapkan ini Akan bisa Penilai pahala risau si Allah subhanahu wa ta'ala Atau justru sebaliknya Ucapan dia bisa menyeretnya ke dalam neraka yeah. Ini Sikap seorang muslim Bahkan disebutkan dalam hadis Di setiap pagi yeah, Anggota tubuh kita Mereka semuanya merendah Kepada apa? Kepada lisan Ya yeah disebutkan dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an idza asbaha ibnu adam fa innal 'adza'a kullahu tukafiru lisan apabila anak adam masuk di waktu subuh masuk di waktu bagi hari maka seluruh anggota badannya ya tukafiru lisan mereka semuanya merendah kepada lisan, ya. Artinya mereka mengikuti lisannya, ya. Kemudian mereka mengatakan, itu anggota tubuh manusia tadi mengatakan kepada lisan, itakillah fiina wah lisan, bertakwalah engkau kepada Allah, ya, dalam urusan kita, dalam urusan kami. Artinya engkau sebagai penentu, ya, dari amalan-amalan kami. Bayangkan, lisan itu merupakan apa? Pimpinan ya. Rasul menyebutkan dalam hadis yang lainnya Malaku zalika kulli Okamakola ilaih salatu wassalam Dan pemimpin Atau raja dari seluruh anggota badan itu apa? Ya, lisannya tadi Maka eh, Lisan tadi mengatakan kepada eh, Apa namanya? Anggota badan tadi mengatakan Kepada lisannya Ida stakomta istakomna Wahi lisan ketika Engkau lurus dalam bicaramu Kami pun akan lurus dalam Amalan kami, wain ikhwa jed tak ikhwa jedina. Tapi ketika angkau bengkok, ya dalam uh, ucapanmu, kami juga akan bengkok dalam amalan kami. Ya. Maka ketahuilah mereka muslimin bagaimana yang namanya lisan ini. Ya. Terkadang seorang akan diangkat derajatnya dikarenakan lisannya. Sebaliknya seorang akan menjadi rendah pekan mendapatkan. Siksa dan aldam ya, dengan sebab lisan lisannya maka seorang yang muafak dia senantiasa memikirkan ketika akan berucap dia menimbang apakah ucapannya ini mengandung pahala dari Allah, apakah justru mendatangkan murkanya Allah subhanahuwataala. Tapi, maka Rasulullah SAW membimbingkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an riwayat Bukhari Muslim bagi orang ya yang ingin berbicara Rasul mengatakan maka yakunu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmud Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik kalau tidak mau maka apa diam ini kalau pengin selamat dengan lisan kita ikut bimbingan rasul apa itu kalau nggak bisa ngomong yang baik mending diam saja ya daripada engkau bicara justru ucapan ucapan yang tidak bermanfaat atau bahkan mengandung murka allah swt ya. ini wasiat yang kedua wasiat yang ketiga dari wasiat nabi ali as kepada sahabatnya dan kepada kaum muslimin itu wasiat tentang sifat konaah agar supaya seorang mukmin seorang mukminah memiliki sifat konaah merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasul mengatakan wajmi ilya se mimma fi dinas dan hendaknya engkau bertekad bulat untuk tidak menginginkan apa yang ada pada tangan-tangan manusia Engkau bertekad bulat untuk tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh manusia Dalam perkara apa? Perkara dunia ya. Jangan e, merasa apa, iri ketika ada saudaranya mendapatkan dari perkara-perkara dunia Atau bahkan lebih parah daripada itu Hasad Ya, yang tumbuh pada dirinya. Yang ini perkara yang sangat mengerikan, perkara hasad. Ya. Semata-mata orang itu membenci ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, itu sudah dikatakan hasad. Ya. Saudara kita mendapatkan nikmat, entah itu harta, entah itu anak, entah itu yang namanya kedudukan, entah itu yang namanya apa, perkara agama. Ya, adapun dalam perkara agama, ya. Maka seorang boleh Menginginkan Sebagaimana orang mendapatkan tadi Itu dikatakan hiptoh Adapun dalam urusan dunia maka ya, Itu dikatakan hasad Ketika ada saudaranya mendapatkan Kok si fulan sekarang sudah uh, Apa namanya Punya ini dan itu Dulunya orang miskin tapi sekarang Masya Allah, rumahnya sudah megah Masya Allah si fulan sudah maju Usahanya Kenapa bukan saya ya, Itu hasad semata-mata membenci atau tidak suka terhadap apa yang orang lain dapatkan dari nikmat Allah itu dikatakan sebagai hasad, ya ini berbahaya. Maka Rasul SAW menyebutkan, ya dan janganlah ataupun bertekankanlah toh dari tidak menginginkan apa yang ada pada tangan-tangan manusia. Ya. Maka Rasul SAW mengajarkan kepada kita, ya agar supaya kita menjadi orang-orang yang kau naah, ya. tidak semua orang Allah berikan rizki yang luas. Bahkan Allah mengatakan sendiri, oyab suturis kalima yasya woyak dir. Dan Allah membentangkan rizki kepada orang yang Allah kehendaki. Dan terkadang Allah sempitkan bagi yang Allah kehendaki. Ya. Kalau kita saja secara teori ekonomi, kalau semua orang kaya, kira-kira bisa hidup. Enggak pak ya <laughs> semisal contoh Sapur balingga itu orangnya semuanya kaya Kira-kira bisa terjadi kehidupan Tidak bisa Enggak ada yang mau jadi karyawan gitu. Enggak ada yang mau bikin apa Mendoan gitu ya Dijual gorengan Ataupun suruh bikin baju Untuk dijahit dan seterusnya Tidak ada yang mau Semuanya pengen jadi bos Akhirnya enggak apa Enggak terjadi kehidupan nggak ada orang yang kerja, nggak ada orang yang bikin rumah, nggak ada orang yang dan seterusnya makanya yakinlah Allah itu miring hikmah yang sangat besar ya jadi jangan punya pemikiran semua orang harus kaya nggak ya, mungkin Allah menginginkan ada yang kaya ada yang miskin jadi kalau ada yang mengatakan prinsip Islam adalah umat Islam seluruhnya harus harus kaya raya ya ini maaf saja prinsip yang apa ya yang kurang tepat Karena Allah sudah membaikan rizkinya kepada orang yang Allah kehendaki dan menyempitkan bagi yang lainnya. Maka di sini anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sekali-kali engkau ya merasa ingin mendapatkan apa yang ada pada orang lain. Ya, Taib. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhu. Hadis disaikan oleh sya'al al-abani Rasul mengatakan Qada aflaha Man hudia ilal islam Sungguh beruntung Seorang yang diberi Hidayah kepada islam ya. Waruzi kol kafaf Dan diberikan Rizki yang cukup ya. Wa konna abihi Dan dia konna ah, Merasa cukup, sudah Orang yang paling apa? Beruntung Sudah masuk islam diberi yang cukup, onak ah, selesai, bahagia, ya, tinggal dia hidupnya sibuk dengan ibadah, ya, dijalani kehidupannya, terus, ya, dia mendapatkan kotamaan, kotamaan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik, dikarenakan yang namanya kecukupan, ya, kekayaan itu bukan diukur dengan harta, betapa miskin, mereka orang-orang yang memiliki harta banyak Ketika mereka masih rakus dengan perkara dunia, mereka miskin. Ya. Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya, lesal ghina, angkas rotila aurat, walakin nallghina, hina nafsi. Ini yang penting ya, kepada para ikhwah, wal umahat. Ya, hendaknya mereka para salafin, salafiat memiliki sifat yang seperti ini. Jadilah mereka orang-orang yang kanaah, ya. orang-orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi S.A.W, bukanlah yang namanya kekayaan itu, ya, orang yang kaya itu, sumatan dari kaya harta. Tidak. Tapi orang yang kaya itu adalah yang kaya hatinya. Ya. Di orang yang biasa saja, namun hatinya senantiasa merasa kaya, tidak pernah meminta-minta, bergantung, mengharap kepada manusia. Ya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang kaya yang sesungguhnya. Ya. Maka seharusnya kita menanamkan pada diri kita Jadilah kita sebagai orang-orang yang Kona'ah ya. Kemudian Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang Kona'ah ya. Ini sampai jam berapa? Abu B Masih lama? selama ya kayaknya sudah pada ngantuk pak ya. <tai -tai. Di antara upaya untuk seorang bisa konaah, sebagaimana bimbingan Nabi Seliwasalam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul Seliwasalam bimbingkan. Hadis yang sering kita hafal. Unduru ilaman huas falamingkum, walatanduru ilaman huafu kokum. Kata Rasulullah SAW supaya orang itu bisa memiliki sifat kurnaah. Ya, lihatlah oleh kalian, orang-orang yang di bawah kalian. Ya, ini kalau pengen jadi orang yang kurnaah. Ya, melihat kepada orang-orang yang lebih rendah kedudukannya. Di bawah kita ya. dari perkara apa? Perkara dunia. Walatanzuru ilamanhu afaqum, jangan sekali-kali melirik ya ataupun melihat ya kepada orang yang di atas kalian. Ya. ya benar saja, dia tidak pernah merasa kaya, tidak pernah merasa cukup karena yang dilihat orang yang di atasnya. Ketika ada ikhwah kita. Ya, mereka keadaannya bermacam-macam. Ini bicara lingkup ikhwah ya. Ada yang punya mobil, ada yang punya motor, ada yang punya sepeda ontel. Ya, maka seorang yang punyanya motor jangan lihatnya ke atas ya, yang punyanya mobil tapi melihat yang ke bawah. Ya. Ketika dia apa namanya? Eh, belum memiliki rumah semisal, ya, lihat orang yang lebih Sulit daripada dirinya supaya menjadikan orang tadi memiliki sifat qanaah. Maka Rasul mengatakan wala tanduru ila bahwa ajdar alla tasdaru nikmatallahi 'alaikum agar supaya ya, eh, orang tadi tidak meremehkan atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Nasihat yang ketiga ya, Nasihat yang terakhir dari nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja pak nasihatnya Ataupun bukan wasiatnya? Yang pertama memperhatikan perkara salat. Yang kedua ngantuk pak ya. Yang kedua pak. Ayah menjaga alisan. Yang ketiga memiliki sifat konaah. Tapi. Masih membahas terkait dengan uh, Wasiat yang ketiga Itu yang namanya Al-Qona'ah Terkait dengan hadis nabi alaihissalatu wassalam Laisalihina <tuh> angkas rotil arut Walakinna lahina hina nafsi Ini yang penting ditanamkan kepada diri-diri kita Bahwasan yang namanya e, Kekayaan hidup Kecukupan Ketenangan hidup Itu e, Diciptakan Bukan dicari ya. Seperti apapun keadaan kita Kita ciptakan yang namanya apa Kebahagiaan di sana, Ataupun merasa cukup Ataupun merasa kaya Bukan dicari Seperti kebanyakan orang yang salah Mereka justru apa mencari-cari yang namanya kekayaan, ya. Tapi seorang muslim, seorang mu'min punya prinsip, ya. Dia tidak mencari kekayaan, tapi apa? Menciptakan, ya, menciptakan. Jadi dimanapun dia berada, keadaannya seperti apa, dia bisa bahagia. Begitu pak ya. walaupun di gubuk derita pak, ya. bisa bahagia. Kenapa? Karena dia merasa bahagia, ya. Berbeda dengan mereka orang-orang yang tidak memiliki prinsip. Ya, karena sekalipun tinggal di tempat yang mewah, masih merasa kurang, ya seperti itu. Disebutkan oleh para ulama, ya terkait dengan hadis tadi, yuri dulei sahaki kautulhina anka stroti mata idunya, yang diinginkan hakekat kekayaan itu bukan semata-mata apa, banyaknya dari perhiasan dunia. Di anak fakiran miniman wasallahu alaihi mal yakunu fakiru nafsi layak kena bimakalto. Karena kebanyakan orang-orang yang Allah luaskan rizkinya justru dia orang yang miskin, ya merasa fakir, layak kena bimakalto. Dia tidak merasa konaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini waki terjadi. Ya, kita saksikan bahwa يجتهد daiman fi ziyadah yaitu dengan kita melihat mereka itu terus ya e, bersungguh-sungguh untuk menambah harta dan menambah hartanya. Baik. Wala min aina yaatihi. Kemudian tidak memperhatikan ya dari mana harta tadi apa dia dapatkan. Ya, ini keadaan akhir zaman seorang tidak pedulikan lagi hartanya dari mana? Ya, dari mana dia dapatkan amin al-halal, amin al-haram. Apakah dari sesuatu yang halal ataupun yang haram, tidak peduli. Ya, inilah keadaannya. Fakannahu faqirun minal mal, seolah dia itu orang yang masih miskin. Buktinya apa? Terus mengejar dunia, tidak merasa cukup, ya masih miskin. Kita lihat sendiri. Ya Di masyarakat kita Orang yang sudah penghasilannya itu Kalau dibandingkan kita ya Mungkin bagi kita Gajinya dia itu ya Satu bulan Cukup untuk kita satu tahun Begitu Pak ya Tapi masih merasa apa? Kurang ya, Itu Haikatnya orang yang apa? Tidak kona ah. ya. Maka dia seolah jadi orang yang fakir Lishiddati syarhidi Wahir sihi al jam'i Karena saking semangatnya dia dalam mengumpulkan hartanya tadi. Wa inna maahi kautul hina hina nafsi. Namun hakikat sesungguhnya kayaan ketika seorang kaya hatinya. Ya, tidak pernah merasa kurang, tidak pernah merasa apa. Iri dengan saudaranya, ya, cukup. Ya, tidak pernah mengharap bantuan dari saudaranya. Karena dia merasa allah yang telah mencukupinya dia tanamkan seperti itu allazi istaghna ya, sahibihi bil qalil wa qana'a bihi yaharis 'ala ziyadati fihi itu seorang yang deni merasa cukup dengan apa dengan yang sedikit wa qana'a dan merasa apa qana'ah tidak terlalu ambisi untuk mengejar-ngejar dunia bahkan nabi kita Alaihi salatu wassalam membimbingkan Mal faqru ahshayakum. Kata Nabi sallallahu bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian ya. Walakin ahsha in busitat lakumud dunya fatana fasuha kama tanasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Kata Nabi sallallahu bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, justru yang aku khawatirkan adalah ketika dibuahkan yang namanya pintu-pintu dunia. Kemudian kalian saling berlomba-lomba. Saling mengejar dunia, ya. Sebagaimana Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, ya, maka dunia itu juga kan apa? Membinasakan kalian dengan sifat, ya, berambisi terhadap perkara dunia, ya. Ini penting ditanamkan pada diri kita. Terlebih kita orang-orang yang membawa ilmu membawa dakwah hendaknya lebih ya dalam orang tadi ya mengamalkan dan memiliki sifat yang namanya al qona'ah ya jadi ketika bertemu dengan ikhwah bertemu dengan ummahat yang lain bukan yang dibahas dunia bisnis begitu pak di masjid yang dibahas bisnis di parkiran motor bisnis lagi Ya apa usahanya yang kira-kira uh, banyak hasilnya ini? <gat -sih> ya, masih lagi usaha ini nih. Ya boleh saja. Namun kalau itu yang dijadikan bahan pembicaraan ya, itu yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun kadang kita yang baik mungkin bertanya, sudah sampai mana hafalannya? Iya. Kemarin belajarnya seperti apa? Sudah seperti apa kondisi apa? Uh, belajarnya dan seterusnya. Ya. Kayaknya jarang kok ya. <laughs> yang suruh hafalan Quran, yang suruh hafalan hadis, yang suruh belajar bahasa anak-anak kita. Ya. Kalau anak-anak belajar, abinya ya kerja terus. Ya. Maka salah ya. Kalau ada orang itu belajar ngajinya itu sebagai sampingan ya, sementara usaha dunia sebagai pokoknya salah. Ya. Kalau ditanya kerjanya apa? Ya, tolaqul ilmi. Ini secara lingkup intern, pak ya. <laughs> Jangan di uh, sampai keluar, bok salah paham. Artinya apa? Dia itu benar-benar menyempatkan dirinya untuk tolaqul ilmi karena dia butuh. Ya, semata-mata menjaga istiqomahnya. Ya, semata-mata pengin tahu apa si Islam yang benar, bagaimana si amalannya. Ya, terus dia pelajari yang seperti itu. Ya, bukan malah apa? Belajarnya yang di kesampingkan, taklimnya ya kalau sempat kalau di sini seminggu sekali, kalau daurah sebulan sekali, udah masya Allah itu seolah sudah banyak ilmunya, ya ditanya apa bisa jawab terus, <laughs> ya bukan seperti itu, ya, tapi jadikan yang namanya ibadah ataupun mengejar perkara akhirat tujuan utama, ya, sementara dunia sudah Allah bagikan masing-masing. Mati ya, kalau sebutkan wabtah givima atta kalauluh darul akhirah walatan sanasi baka mina dunia dan carilah oleh kalian ya yaitu perkara akhirat ya, negeri akhirat yang dijadikan tujuan kita dan jangan lupa bagian kalian dalam perkara dunia ya artinya yang menjadi tujuan kita adalah mencari ya akhirat adapun dunia sebagai sampingannya. Namun sayang, kebanyakan orang terbalik. Dunia sebagai tujuan utama, akhirat sampingan. Ya. Padahal kita sadar, bahkan kita yakin. Kalau orang di dunia itu dibandingkan di akhirat, ya, tidak bisa dibandingkan. Dunia terbatas, tidak tahu umur kita. Ya. Kalau sudah habis waktunya, umurnya, ya, sudah. Tidak bisa dimajukan lagi. Sementara akhirat, ya, jangan ditanya berapa 10 tahun, berapa ratus tahun Kekal selama-lamanya ya, Sungguh e, seorang itu Merugi ketika dia tidak memiliki Himmah, semangat untuk Mengejar akhirat ya, Maka Rasulullah S.A.W. pernah ditanya Ya Rasulullah Manil Akyas, siapalah orang-orang Yang cerdas itu Rasul mengatakan Aksaruhum lilmautizikro Walahu ahsanus Tidak dan lima ba'dahu Orang yang paling banyak Mengingat dirinya akan mati Ya, Kemudian dia orang yang paling baik Persiapannya untuk menghadapi Kematian ya. Yang salah Punya prinsip Bagaimana mencari hidup enak ya. Fasilitas lengkap Kehidupannya nyaman Masya Allah. Yang penting enak di dunia Tapi tidak terbetik dalam Kebanyakan orang Bagaimana mati apa? Mati enak Ada yang pernah membayangkan seperti ini pak? yang dikejar kan bagaimana hidupnya enak gitu ya saya udah punya motor satu ya pengen punya motor dua saya udah punya motor pengen beli mobil saya belum punya rumah pengen dapat rumah yang mewah dan seterusnya intinya pengen perkara dunianya apa enak ya nyaman tapi e, mereka lalak ya bagaimana menciptakan ataupun mempersiapkan supaya meninggalnya enak ya maka dari sekarang tanamkan Ya, bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang persiapkan hari akhirat. Ketika malaikul maut bersama malaikat-malaikat yang lainnya mendatangi jiwa-jiwa kita, ya dalam keadaan kita sudah siap, maka datanglah malam malaikat rahmat, ya mencabut dengan mudahnya. Kemudian setelah itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima, ya arhu kita. Kemudian kita menunggu sampai hari pembalasan ya. Itu yang kita pikirkan. Ya, jangan memikirkan yang lainnya. Tapi pikirkanlah bagaimana kehidupan akhirat kita itu yang mendapatkan kehidupan yang enak ya, mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Yang mudah-mudahan bisa memberikan motivasi untuk seorang memiliki sifat-sifat yang mulia bisa menjalankan wasiat dari wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Salat cukup itu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.